Dijantikan tadi di kelompok-kelompok Jadi Apakah sudah sahaja sekarang ini Dengan partai-partai itu Itu juga Termasuk juga yeah. <tuh> Mengenai partai-partai Apakah termasuk sudah Pengelompokan-pengelompokan Mengenai berpecahnya Umat manusia itu sudah menjadi fitrah sudah menjadi sunnatullah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, wala ta'zalu nahu wala ya'zalu nahu illa marohi marob. Sungguhnya manusia itu akan senantiasa berpecah-pecah, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berpecah-pecahnya di sini, ya, apakah itu berupa partai? apakah berupa jamaah-jamaah ataukah hal-hal yang lainnya yang sifatnya pengelompokan-pengelompokan. Nah, demikian. Ya, kalau partai merupakan salah satu hal yang dapat memecah belah kaum muslimin. Nah, demikian. Kalau kita katakan dengan cara berpartai kita bisa me me memperjuangkan Islam. Ah, sekarang kan semua partai terutama yang orientasinya kepada Islam menyatakan memperjuangkan Islam di PKS maupun Islam nanti P 3 juga begitu dan banyak partai-partai Islam yang lainnya PBB kan begitu PKB. Nah sekarang kalau memang mereka mau memperjuangkan Islam kenapa nggak satu partai saja? Namun kan masing-masing punya calon masing-masing intinya bukan Islamnya namun partainya yang penting bukan Islamnya. Ya. Perihal materi tentang disampaikan. Kita baru kita tentang jawaban. Ini barang kita disampaikan pada kepalanya. kita ingin ada untuk untuk. Iya. Pertanyaannya mengenai cara pendidikan anak, cara mendidik anak, kalau seandainya kita mendidik anak dengan cara yang tidak Islami, apakah kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat? Jawabannya jelas, ya, jelas anak itu merupakan amanah, ya, anak merupakan amanah kepada eh, kepada seorang suami dan istri, suami dan istri, artinya kalau dia mendidik anaknya tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah kemudian tumbuhlah si anak menjadi orang yang tidak paham dengan Dinul Islam maka yang pertama ditanya adalah orang tuanya makanya kullukum ro'in wa kullukum maskulus an ra'iyati masing-masing kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dan di dalam Islam para yang waktu din sudah ada cara-cara dalam mendidik, menterbiah ee, seorang anak Contohnya saja ketika Rasulullah SAW memberikan tata cara mendidik anak dalam membiasakan solat kata beliau, muru auladakum wahum bisa besinim perintahkan anak kalian solat muru auladakum bis solat wahum bisa besinim perintahkan anak kalian solat ketika mereka sudah berusia 7 tahun wahribu alaiha wahum tiasar esinim dan pukul dia ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun itu stepnya. Artinya boleh dipukul si anak sebagai hukuman. Ya. Boleh memukul anak sebagai hukuman karena dia tidak melaksanakan apa yang ke, yang wajib dia laksanakan kalau kita lakukan seperti apa namanya? Eh, yang terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pendidikan anak, maka ya otomatis kita akan mempertanggungjawabkannya nantinya di hari akhirat. Mengapa sampai mendidik anak seperti ini? Nah demikian ya. Demikian juga istri. Para Habibin dalam pendidikan anak sebenarnya ya. Dalam pendidikan anak ini terutama bagi yang belum menikah ya, eh, belum menikah. Pendidikan anak itu sebenarnya itu bermula dari bagaimana seorang laki-laki mencari mencari calon istrinya. Itu yang pertama. Karena anak itu nanti ketika lahir, dia lebih banyak berinteraksi dengan Ibunya dengan istri Makanya Untuk menjadikan Lingkungan yang kondusif Untuk pendidikan si anak Maka jadikan orang-orang yang terdekat Si anak itu carikan orang-orang Yang nanti akan menjadi ibu Si anak kita Dari dari ibu-ibu ataupun Wanita-wanita yang solehah ah begitu Karena dia inilah yang paling dekat Jangan sampai kita menanam Istri yang mencabut kita yang mendidik Istri yang memporak-porandakan Akhirnya apa? Bahtera rumah tangga tidak tahu mau diarahkan kemana Salahnya kenapa? Salahnya karena salah mencari pasangan nah, Demikian, ya. Salah mencari pasangan Si ayah maunya si anak begini Si ibunya mau begitu Mengapa bisa demikian? Karena apa? Karena salah cari pasangan Yang sudah salah Sudah kadung Berarti tinggal Nah, cari lagi juga boleh. <laughs> Namun kalau cari lagi kan tambah tambah masalah lain. Nah, masalah yang ada aja dulu diselesaikan. Ya. Dengan cara ya, pandai-pandai lah mendidik si istri, begitu. Kan itu merupakan pilihan pilihan dia. Bukankah ketika dia meminangnya dia lihat itulah yang paling terang di antara yang gelap? Begitu. Itulah yang paling harum di antara kembang-kembang yang lainnya. Itulah pilihan dia. Makanya, ya kalau ada kurang-kurangnya didiklah dia. Jangan sampai sebaliknya, ada juga seorang suami, saya mencari istri kalau bisa yang bisa mendidik saya. Walah. Cari cari istri yang bisa didik saya. Kok terbalik? Atau kadang-kadang saya mencari istri yang bisa bisa mengarahkan keluarga saya. Ini salah. Bagaimana tugas di suami diumpamakan kepada istri? Ini salah para ibu seharusnya si suami itu yang mendidik si, si istri, jangan cari istri dengan alasan e, keluarga saya, pak ya dikasih tahu saya cari istri yang bisa mengarahkan keluarga saya lah, dia saja tidak bisa mengarahkan gimana istrinya tentu begitu kamu oh, mau cari yang ustazah yang ustazah cari yang ustaz juga dia kamu <lisay> begitu oh, nah, ya. mana mau dia cari datang ke, ke rumah yang mau dididik lagi kalau istri <lisay> sudah menginginkan haa? istri merengkel sekarang begini, ketika istri itu merengkel bandel, kenapa dia merengkel jangan-jangan kita lebih rengkel nah, dalam menghadapi permasalahan rumah tangga biasakan lihat satu masalah muncul satu masalah, perhatikan penyebabnya perhatikan penyebabnya jangan-jangan kita sendiri tidak bisa memberikan uh, uswa terlawan terhadap istri kita. Sementara kita sudah mengklaim, claim wah, istri memang durhaka. Enggak usah dipakai lagi udah, Ustaz. Ada lagi, Pak Ustaz? Mana ah, begitu. Ya, tidak melihat apa akar permasalahan. Enggakkan mungkin ada asap kalau enggak ada api kan begitu. Istri merengkel, kenapa Pak merengkel? Apakah ketika dia ketika bertemu dia sudah merengkel? Kalau dari ketemu sudah merengkel, ya enggak kita pakai, sampai dia di lama, kan begitu. Kan tadinya baik, kok tiba-tiba merengkel? ah tengok. Hal ini mungkin dikarenakan memang dari dia, mungkin dari kita. Oleh karena itu, introspeksi kita dulu. Begitu, introspeksi kita dulu. Apakah kita memang sudah baik? Begitu. Kalau memang kira-kira sudah baik, atau ketika si istri merengkel, tanyakan dulu. D, sebenarnya... Salah Abang apa? Kan bisa. Jangan salah dia. Dek, kamu salah. Pulang, pulang, pulang. Gak <laughs> nah, begitu. Jangan mendidik istri seperti tentara Kan begitu. Satu, dua, tiga, kiri, kanan. Buka, beranak. <coughs> Siap, berat. Itu begitu. Gak seperti itu mendidik istri. Coba perhatikan masalahnya apa. Mana tahu ada yang... Ada yang kita itu salah. Namun kadang-kadang dia takut dan khawatir untuk mengungkapkannya. Tanya saja. Apa kena salah saya, abang, Salah Abang di kalau kira-kira ada yang enggak berkenan kan begitu? Apa namanya dibicarakan saja dengan dengan baik. Oh, enggak ada sih, Bang. Abang bagus-bagus saja. -bagus abang pria yang, yang satu-satunya yang terbaik yang pernah Adik kenal. Jadi, misalnya, sudah. kalau memang begitu, kenapa kok Adik kok suka kalau diperintah itu enggak mau? Saya yakin kalau seandainya kita bicara bagus-bagus, masa dia menimpali yang gak bagus kan kita biasanya kalau mengingatkan kau kok kayak gini dah, sekarang anak petani nah. belum lagi dinasihati kadang-kadang istri itu gak tahu salahnya apa ya, kita melihatnya salah kali tapi dia gak tahu apa salahnya tiba-tiba kita ngombonit udah deh, pokoknya pulang lho ada apa? pulang pokoknya seminggu di rumah orang tua sana istri gak tahu apa masalahnya gak ada hujan, gak ada petir suami neuroti si istri pula kan begitu bicara apa mungkin misalnya seorang suami dan ya istri nih abang mau kasih nasihat <tuk> apa, -apa? apa mungkin begitu kecuali memang dia sudah salah pilih dari awal dia dari preman timpal kan begitu pasti dia juga akan bersikap lembut menimpali nya <tuk> iya nah, minimal kalaupun dia dia belum Bisa meninggalkan kebiasaannya, minimal dia sudah mengakui kesalahannya dan akan berupaya untuk untuk apa namanya memperbaiki. Karena ada tabiat-tabiat yang memang sulit untuk di diubah. Perlu apa namanya perlu ada ke apa namanya kesinambungan, nasihat dan seterusnya, terus begitu. Jadi jangan dianggap antum punya istri kepingin mendapatkan istri itu sebagai malaikat tak bersalah sama sekali. Sementara antum sebagai suami seperti malaikat Yang eh, tidak pernah salah sama sekali tidak mungkin Ah demikian, coba introspeksi dahulu nah. Saya makanlah ya Oh iya dah sudah habis, saya belum Ibu-ibu tidak -ibu, hasil saya ya? coba umumkan, ibu-ibu yang bertanya tulis kirim kemari dengar gak kesan ibu-ibu yang mau bertanya silakan tulis apa masalah bapak-bapak? tulis kemari, lapor kemari sudah selesaikan Ya, Istri yang Yang jatuh talak Boleh tidak Tinggal satu rumah Dengan suami yang mencerai Sekarang lihat talak yang keberapa Yang ketiga Kalau ketiga dah gak boleh Harus keluar Namun kalau talaknya masih talak satu dan talak dua Dia masih punya iddah Wal mutalakot yata rebasna diamkutihin Nasalah satafuru Wanita-wanita yang ditalak Dia boleh masih punya iddah sebanyak tiga kali suci Ya tiga kali suci Jadi bagaimana? Apakah dia boleh tinggal ke rumah? Ya memang begitu Dalam masa iddah Wanita yang dijatuh, eh, diberi talak satu atau dua Semasa idahnya dia tinggal di tempat suaminya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala wa, uh, wala ya wa la tukhrujuhun jamala kalian luar, min buyutikum buyutikum buyutikum dan kalian keluarkan dari rumah kalian kecuali ayati ay na bi fahatin mubayyinah kecuali kalau memang mereka be, me, jelas datang me, me, melakukan satu perbuatan yang yang apa namanya yang yang keji. Misalnya dia berdina misalnya Nah, demikian itu boleh. Namun, kalau tidak, maka tidak boleh diusir dia dari rumah. Dia tetap berada di di rumah suaminya. Dan tetap melayani suaminya. Begitu. Itulah hikmah daripada iddah. Adanya masa menunggu. Jadi, ketika suami menjatuhkan talak satu. Si istri tetap berada di rumah suami. Dan tetap memberikan pelayanannya. Nah, mana tahu. Setelah ditalak, si suami masih... Uh, setelah beberapa hari uh, marahnya reda dia lihat nanti santai juga ya istriku kan begitu <laughs> ya kan begitu mungkin menyesal menyesal, mungkin kemarin karena emosi ah bagus ya istriku begitu baiknya dia dibandingkan istri-istri tetangga masih baik juga ya ah kemarin itu rupanya mungkin karena salah sikit saja akhirnya kan rujuk selujungnya seorang suami dengan istrinya yang ditalak, ya sudah mereka berhubungan dan lujuklah itu akan lebih baik lagi kalau pakai saksi nah demikian saksi mereka itu sudah lujuk itulah hikmah daripada eddah dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya mana tahu suaminya uh, apa namanya menyesal, nah demikian jadi, kalau dia jelas ber, berselingkuh misalnya, ataupun ber, uh, berzina baru boleh, jadi dikeluarkan keluar yang... boleh kalau tidak dia tidak boleh dengar. Ya. Gimana Dia mentalak istrinya jam 08. Aku ceraiin kan kamu. Jam 12 belas satu lagi tambah jam 3 sore udah yang ketiga jadi bagaimana ini telepon dia mungkin jengkel kali dengan istrinya jengkel sekali dengan istrinya para kaligatin itu sudah dianggap me menjatuhkan tiga talak dalam satu majelis. Menjatuhkan tiga talak dalam satu majelis itu dianggap satu ya, satu yang yang jatuh. Jadi bagaimana? Kenapa demikian? Kan tidak jelas. Karena jadi ya katakan jatuh talak satu, kemudian dia rujuk, talak lagi, itu baru jatuh. Nah, demikian. Ya. Bukan aku talakkan kamu. Satu lagi, satu lagi. Itu yang dianggap jatuh satu ad nah, demikian ya. Jadi dia cerai, dia talak, kemudian rujuk. Begitu. Eh talak lagi, rujuk lagi, itu baru dihitung. Nah, demikian. Kalaupun dia berkaitan dengan masalah karena marah, lihat marahnya. Kalau marahnya sampai marah yang tak hilang akal, maka talaknya tidak dianggap. Namun kalau marahnya masih dia masih berpikir, masih waras, kerana Ewa bilang, kamu itu salah kamu kita bukan salah satu Sudah Dia kan marah nah, Begitu Maka jatuh Jadi lihat bagaimana kondisi marahnya dia Kan ada orang marah itu sampai tidak punya akal Dinding dipukul Wah. Begitu Setelah redak aranya, kok berdarah Ya ialah kalau dindingnya dipukul hmm. Hmm. Ah, enggak, ada, ada nggak ada hukum dalam hati nggak ada ya di dalam Islam nggak ada hukum dalam hati yang berkaitan dengan syari lain niat ya misalnya saya mau sholat enggak ah, dalam hati nggak ada hukum itu berkaitan dengan gerakan-gerakan makanya dalam sebuah hadis dikatakan kalau seandainya seorang itu ingin berbuat apa namanya ingin ingin berbuat jelek maka itu belum ditulis sampai dia berbuat jelek kecuali kalau mau buat baik orang yang berniat buat baik itu sudah ditulis satu kebaikan dengan catatan niatnya ini sudah teka misalnya, besok saya hari ahad, ikutlah ngaji begitu, ikut ternyata pada pagi harinya ada musibah misalnya, akhirnya terkendala tidak bisa pergi maka dia sudah mendapat pahala mengaji bukan anak sekedar untuk ngaji ah ada satu pahala Perniatan nggak gitu kuat, itu main-main bukan niat namanya. Nah demikian. Ya. ya. Maaf, stud. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang telah berumah tangga sedangkan -sedang kita baru mengenal sunnah? Iya. Cara mendidik anak laki-laki yang berumah tangga. Ya. Kita pertama harus hargai dia sebagai kepala rumah tangga, rumah dia. Ya. Dia bukan lagi anak-anak. Makanya menasehati uh, anak yang seperti ini itu harus dia didudukan sebagai orang yang dewasa jangan di, dianggap masih seperti anak-anak <tuh> sudah dengan cara bicara baik-baik kalau kita nggak bisa bicara baik-baik nggak -baik, bisa ngomong ada cara lain dengan memberikan Nina ini, ini kaset coba dengarkan dengan tahu cocok sudah atau dengan berikan buku banyak cara dakwah tidak harus kita langsung Kadang-kadang kan kita begini, seorang itu harus bisa menilai dirinya. Dia itu kira-kira bisa nggak ngomong? Saya kan ada orang, saya kalau ngomong bawannya mengumpul aja, nah, seperti itu. Kalau saya dakwah, menasihati orang, bawannya mengumpul aja bawanya, maka jangan, karena orang seperti ini nggak bisa berdakwah sebenarnya. Nah demikian. Jadi caranya bagaimana? Dengan memberikan CD-CD. Alhamdulillah kan banyak sekarang. MP4 Suruh dengar Nanti setelah dia dengar Nah gimana kira-kira Gimana kira-kira laginya, bagus gak Biasanya komentarnya kan minimal Walaupun dia gak suka, bagus Kalau bagus ini ada lagi begitu. Kasih dia buku-buku Cari buku-buku yang kecil, jangan Ini Ini bapak bawakan buku Baca ya jadi kalau bukunya kan takut tu, dan cari buku-buku yang menarik kan begitu, buku-buku yang menarik judulnya, dah jangan seorang untuk dia, jangan buku-buku tebal-tebal begini, takut dia dan cari buku-buku yang tipis, misalnya yang tipis sihir, -tip, tentang rumah tangga, tentang solat, ah, tadi zaman dah yang sejuk-sejuk lah begitu. Jangan nanteng begitu, apa namanya? Begitu mengundak ke anak. Ini ada buku tentang tahjil. Gimana cara tahjil yang baik? Ya, silahkan saja tidak akan bisa diterimanya. Apa hukum upacara bendera atau hukum menghormati bendera? Is it Enggak? Iya. Yeah. Nah, kalau meng, kalau upacara terifakitin upacara itu kan kumpul-kumpul ya kan kalau untuk upacara ya itu sudah kumpulkan sudah kumpulkan kasih nasihat kan upacara namanya itu ngumpul kasih nasihat teknisnya saja kita rubah. kalau di tempat lain kan ada seni kita dengan, kan begitu ada lagunya lagi, ada proklamasinya lagi, kita ubah kan begitu ada yang baca quran, yang nasihat, so, saya kan upacara juga mengenai menghormat bendera, bendera gak boleh dihormatin, itu benda sementingan kita menghormati orang tua, menghormati guru, bendera gak bisa dihormatin karena kalau kita menghormati sesuatu yang sebenarnya tidak bermudarat dan tidak bermanfaat, itu di disalah dijaru pada kiri nah, demikian ya bagaimana dengan uh, menaikkan bendera menaikkan bendera suluk kan punya panji yang tadi kata wakar aku tidak akan melepaskan menurunkan bendera panji yang telah diikat dan terlekat arah suluh alam kan begitu itu saya masalahnya kan kalau bendera itu kan sebagai lambang saja lambang negara namun apakah harus dihormati jelas ya, tidak begitu. Bukan berarti ini harus berarti subversif, artinya harus menjatuhkan negara enggak? Kan kadang-kadang konotasinya ke sana. Mereka yang tidak mau menghormat bendera begini berarti dia akan menjatuhkan, akan merusak negara. Enggak. Tidak harus seperti itu. Berapa banyak orang yang mulai dari SD sampai dia S2, S3 sampai dia mendapat jabatan begini, sampai pakai Al-Qur'an lagi begini, namun merusak negara. Sudah pakai begini pun saya berjanji, Quran ini Walaupun sumpahnya entah macam mana Al-Quran gak tanggung Mendingan ditopokkan kepalanya ini ya? Dirusak negara Negara yang dia rusak Padahal dari SD ke SMP Ada penataran P4 SMP ke SMA Ada penataran P4 Begitu, bukan itu wajib kan Alpun kan merusak semua itu nah, Mana yang dikatakan menghormati negara Ini mereka-mereka ini Makanya sebenarnya mereka ini kan berbuat karena apa? Ya karena menurut apanya saja kebiasaannya begitu begitu demikian tidak dimiliki tidak ditanamkan moralnya nah, demikian moral itu tinggal sekarang tinggal santreng artinya kapat ujian campreng nah, lah kira-kira yang yang bagus begitu tidak tertanam dalam perwujudan sehari-hari itu permasalahannya pada titik. Ada yang lain Ada kisah seorang ustaz di Riau. Jadi dia kan punya SD. Punya SD, adat tiang bendera kan harus. Peraturan ini. Maka dinaikkan bendera. Enggak diturun-turunkan. Ini ustaz ini khas diri. Sampai murah? bertanya, Pak Ustaz itu kenapa tidak dikurungkan? Inilah semangat 45. Sekali berkibar, tetap berkibar. Sampai putih hidup dikibar. Apa itu lagi? Ini semangat tetap berkibar. Apa gitu? Turun naik, turun naik. Apa itu turun naik, turun naik? Ini semangat. Diam saja Pak lurahnya. <guruh> Ya, sekali berkibar tetap berkibar Mak kata orang apa, PP Sekali layar terbentang Apa lagi? Ah, Antum-antum aja yang lain lah Ketika di lingkungan Tepat cara bukan bisa yang kuat Itu dari kota Pakai Pakai termasuk di termasuk kan ada komponan juga kan ada yang menghormatkan ini. dan kita sama kekribatan, padahal kita tidak menghormat kan ada pasul yeah. bukan uh, teringat menghormat dan kita tidak menghormatkan kita tidak menghormatkan dan kita tidak menghormatkan eh, teringat saya yang apa di situ? bahkan di situ kristasi oh, gitu di sini lain ya, kalau kertasnya begini-begini dulu begini. Ini juga semen Ini jangan-jangan kotak panisia Kotak panisia ini Belum terbiasa menulis Masih dengar-dengar Ya bolehlah, tidak apa-apa Iya, betul-betul sama setelah tadi itu Rasa-rasa sendiri aja <tama> Ustadz anak nanya lagi Oh berarti yang ini tadi <tama> Yang tadi sebelah Ini dua-dua komplit -dua. <tama> <Afret> ya Hanya <tama> ketika kartunnya Kartunnya kecil Tidak mulai komplit Ustaz sampai kapan kita harus bertanggung jawab Atas anak kita yang telah berumah tangga Apakah kita tidak punya pemimpin dari anak-anak Dari anak laki-laki Para -laki? yang iya kita tak bertanggung jawab Tentunya semakin dia besar Tanggung jawab kita itu sudah semakin tipis Sampai nanti tanggung jawab kita hanya bisa memberi nasihat. Tidak bisa lagi memukul, tidak bisa lagi menekan. Nah, begitu. Ya. Ketika dia sudah balik, ya. maka semakin lama tanggung jawab kita, ya semakin tidak sama seperti ketika dia kecil. Dengan kondisi dia sudah dewasa, apalagi dia sudah berumah tangga. Ketika dia belum berumah tangga, dengan ketika dia setelah berumah tangga, itu beda tanggung jawabnya. Begitu setelah dia berumah tangga, ya kita hanya bisa memberi nasihat-nasihat tidak -nasihat, bisa memberi tekanan-tekanan selama dia masih berada di tengah-tengah kita, kita masih bisa memberi tekanan seperti tadi, kalau dia umur 10 tahun boleh dipukul kalau dia sudah berumah tangga, tidak salah juga boleh dipukul Hah? mukul, mukul dia nalik, mukul dipukul Pak, memang Bapak saja bisa mukul, kita juga bisa mukul hal nah, ini Ya, makanya, pada Fakuddin waqnullahu iya kum disesuaikan dengan dengan kondisinya Ada lagi yang mengajukan karton? Kalau bendera-bendera ha. yang tertarik itu mana ya? Gimana? Itu lambang-lambang mereka Lambang-lambang Ya namanya juga sudah parker pakai lambang Nah demikian Kalau sambil membimbing ada lambangnya juga kan? Ada logonya nah, Cuma tidak ada benderanya itu aja masalahnya Kalau itu ditempelkan di kain jadi bendera lah dia Oh lain, kalau masalah akhwad dan lain-lain urusannya Udah Kalau bendera Hizbun Tahrir itu Itu sebenarnya bendera yang nanti Akan dikibarkan oleh Imam Mahdi Dalam hadis sebutkan benderanya hitam Oda. Dan dipertuliskan La ilaha illallah Mereka ngambil dari situ, bukan berarti mereka Tentera Imam Mahdi, enggak Ngambil bendera-nya saja nah, ya. Jadi para yang kau gede Lampang-lampang seperti ini pada dasarnya kan lambang-lambang itu boleh-boleh saja Namun ketika lambang ini Sudah diusung akhirnya Menjadi suatu ideologi Apalagi sempat memecah belah kaum muslimin Ini menjadi Menjadi tidak dibolehkan Dilarang nah, Demikian ya, Menjadi satu perkara yang terlarang Mengapa? bendera itu kan hanya sejarah pengenal Pengenal nah, Sebagai pengenal Namun kalau seandainya bisa membuat kalau kemudian menjadi tambah berpecah kan begitu, maka ini tidak dibolehkan. Itu satu perkara yang boleh saja begitu. Ya. Jadi kalau mereka ee, pakai bendera segala-galanya nanti PKI punya padi dengan tengahnya padi di pinggir-pinggir ada sawit, eh sawit. Sabit. sabit ya. Atau yang lain-lainnya itu lambang. lambang partai mereka biasanya kalau sudah seperti ini biasanya sudah seperti ini biasanya lebih mengemukakan, lebih mengedepankan partainya dibandingkan Islamnya ibu-ibu gak ada yang bertanya? Hmm. gak disebutkan identitasnya gak disebutkan identitasnya siapa, orang mana gak disebutkan nggak saya juga nggak tahu dan siapapun sahabat tadi kan nggak nanya juga kan nggak boleh jangan kamu berbicarakan mereka karena mereka juga nggak berbicarakanmu karena Solo juga nggak menyebutkan siapa mereka demikianlah para fakihin asalamualaikum semoga kajian kita ini ada manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.